Assalamualaikum Sherlon, berita pagi edisi hari ini Rabu 15 Agustus 2018 dibacakan oleh Rian dan rekan saya Ardiansyah Nizarli mundur dari kepala ULP belum sampai 4 bulan menjabat KPK kembali periksa lagi 13 saksi untuk kasus Irwandi 300 hektar lahan di Benar Meriah terbakar Ikuti juga sadian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM Dan berita pagi juga bisa mendengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara Radio City 94,4 FM Dan Radio Amanda 104 FM Takengon Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM Darulun, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Unit Layanan Pengadaan ULP Pemerintah Aceh Insinyur Nizarli yang dilantik pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Ariansyah pada awal Mei 2018 mengundurkan diri dari jabatan yang belum sampai 4 bulan di jabatannya. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan, disebut-sebut pengunduran diri Nizarli lantaran dia belum mengantongi surat izin dari Rektor Unsyiah. Karenanya pengangkatan Nijarli sebagai Kepala ULP Aceh sempat disorot termasuk oleh DPRA. Lantaran cacat prosedur dan ilegal karena tak mendapat izin dari Rektor Unsyah selaku atasannya dan dari kementerian. Beberapa kalangan mengatakan izin tertulis dari Rektor Unsyah merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi Nijarli saat melamar dan ketika diangkat menjadi pejabat Eselon 2 di lingkungan pemerintah Aceh. Namun nyatanya surat itu tidak dipenuhi oleh Nijarli. Informasi terkait munduran Nizarli dari jabatannya itu beredar luas dalam dua hari terakhir. Dan hingga berita ini diturunkan, Nizarli belum berhasil dikonfirmasi. Sementara itu, Sherlon PLT Gubernur Aceh Nova Irian Shah membenarkan informasi tersebut. Nova menjelaskan pemerintah Aceh sudah dua kali mendapat surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN terkait posisi Nizarli yang menjabat sebagai Kepala ULP Pemerintah Aceh. Surat itu terkait kelengkapan syarat Nizarli sebagai pejabat eselon 2 di Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, pihak ke segera menindaklanjuti surat tersebut dengan mengabari para pihak termasuk Nizarli. Sejauh Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh atau Doka 2018 yang telah menyeret Irwan Di Yusuf Ahmadi Hendry Yusaud Dante Saiful Bari sebagai tersangka dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan, informasi yang diperoleh pada Selasa kemarin di Mapolda Aceh KPK memeriksa 13 saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf. Sehari sebelum nelon KPK juga memeriksa 16 saksi yang berasal dari unsur staf khusus gubernur, pejabat Biro Hukum, PNS, pejabat dan anggota TAPAK. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS dan staf di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan mereka diperiksa di Ditres Krimsus, Polda, Aceh. bicara KPK Febri Diansyah menginformasikan 13 saksi yang diperiksa pada selasa kemarin terdiri atas 11 ketua pokja dan selebihnya merupakan pihak swasta dan staf di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Menurut Febri, untuk saksi yang telah diperiksa pada Senin kemarin, penyidik mendalami dugaan peran dan perintah tersangka Irwan Yusuf dalam penerimaan yang terkait dengan kegiatan Aceh Marathon dan proyek lain di Aceh. Selain itu Sherlon, kepada para saksi KPK juga mendalami beberapa hal lainnya, termasuk proyek-proyek yang disinyalir ada kaitannya dengan Steffi Burase, perempuan yang diisukan punya hubungan spesial dengan Irwandi Yusuf. Sudarlun kebakaran lahan dilaporkan semakin marah di Kabupaten Bener Meriah. Data dari BPBD menyebut dalam dua pekan terakhir sedikitnya 300 hektar lahan tidur atau hutan ilalang di kecamatan Pintu Rimegayo dan 5 hektar tanaman kopi di Bukit Hangus. Sedangkan di Aceh Besar laporan dari Pusdal Ops PBBA menyebutkan ada 200 hektar hutan lindung selawah atau palapa di amuk api. Dari Bener Meriah, Muslim Arsani melaporkan, Kebakaran di Kecamatan Pinturi Megayo telah menghanguskan 300 hektar lahan. Sumber api diduga dari pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat yang akan berkebun. Kepala Pelaksanaan BPBD Bener Meriah, Agus Amfera mengatakan, bahwa dalam dua pekan terakhir petugas harus kerja ekstra, bahkan harus tidur dini hari, karena harus memandangkan api yang membakar lahan. Terakhir, pada minggu lalu terjadi lagi kebakaran lahan di Kecamatan Pintu Megayo, tepatnya di Kampung Teget. Hingga Senin ini hari kemarin, diperkirakan telah menghanguskan 35 hektar lahan ilalang di Teged. Selain memandangkan api yang membar lahan, petugas juga harus bekerja untuk memandangkan kebakaran kebun sawit. Kebakaran juga terjadi di wilayah Pegunungan Samarena, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Seluas 5 hektar tanaman kopi rakyat di Pegunungan itu tidak bisa diselamatkan dari amukan api. Jauhnya sumber air dan sulitnya akses ke titik api membuat upaya penyelamatan gagal dilakukan. Akibatnya 5 hektar kebun kopi hangus. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Sudarlon Tim Conservation Response Unit Kecamatan Mila Pidi menemukan satu ekor gajah betina mati di dalam kawasan perkebunan. Dugaan awal gajah berusia 35 tahun itu mati karena diracun. Namun dugaan ini belum bisa dipastikan karena sampel hati dan ginjal baru akan diperiksa di Laboratorium Kesehatan Hewan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA AC. Dari PD, Idris Ismail melaporkan. Koordinator CRU si Mila Hasbalah mengatakan pihaknya menduga gajah betina ini mati sejak Senin lalu. Beberapa sampel seperti hati serta ginjal sudah diambil untuk memastikan apakah gajah ini mati akibat racun atau bukan. Namun dari pengamatan di lapangan, beberapa organ dalam seperti usus, jantung, dan ginjal mengalami pendarahan. Temuan ini masih harus didalami dan didukung hasil diagnosis laboratorium terhadap sampel yang diperiksa. Sampai saat ini, sampel tersebut akan diperiksa di Laboratorium Kesehatan Hewan BKSDA Aceh. Hasbala menjelaskan bahwa pembedahan untuk pengambilan sampel organ dalam itu dilakukan tenaga kesehatan hewan dari BKSDA, dokter Hewan Rosa. Setelah pengambilan sampel, gajah tersebut langsung dikubur di hutan sekitar penemuan bangkai gajah. Oleh tim CRU Mila bersama tim BKSDA Aceh dibantu oleh dua ekor gajah jinak. Darlun penyidik Satreskrim Polres Loksemawe menduga bahwa DPU pembunuh Muhammad Ishak 48 tahun PNS Aceh Utara telah kabur keluar Provinsi Aceh. Namun penyidik tetap memburu DPO yang identitasnya telah diketahui tersebut. Dari Loksmawe, Jafarudin melaporkan. Diberitakan sebelumnya cerulon bahwa Muhammad Ishak, 48 tahun PNS Aceh Utara ditemukan tewas dengan kondisi luka tebas di bagian leher di dalam sebuah gudang Prabodesa Aluawi, Kecamatan Muara II, Loksmawe pada hari Selasa 7 Agustus lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, diketahui yang mengeksekusi Muhammad Ishak ternyata dua orang. Uang korban sebesar 100 juta rupiah ikut dibawa lari kedua tersangka. Satu tersangka telah ditangkap berinisial NS, warga Samudra Aceh Utara. Dia ditangkap di rumahnya Sabtu 11 Agustus lalu. Dan dari keterangan NS diketahui kalau insiden pembunuhan ini didasari atsal utang-piutang antara dia dengan korban. Dari NS, polisi berhasil menyita uang 20 juta rupiah dan perhiasan emas. Untuk satu tersangka lagi dinyatakan sebagai DPO. Kasater Krim Polres Loks Mawai, AKP Rizky Adrian menyebutkan saat ini NS ditangkap, diketahui kalau uang 100 juta milik korban telah dibagi dua. NS mendapatkan jatah 55,8 juta, sedangkan yang menjadi DPO mendapat bagian 44,2 juta. Polisi sudah melacak tempat persemunyian DPO tersebut, dan namun sampai saat ini belum ditemukan. Diduga tersangka DPO sudah kabur keluar Aceh. Info Haji 2018 Sudarlun Jemaah calon haji Aceh, kloter 12 atau kloter terakhir dari Embarkasi Aceh akan bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar hari Rabu ini. Jamaah yang tergabung dalam kloter ini berasal dari Biren, Simelu, Aceh Utara, Aceh Besar, Pidi dan Pidi Caya Yang juga bergabung dengan JCH Kloter 22 Embarkasi Medan atau MES Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan Kasubak Protokol Humas dan Penerangan PPIH Embarkasi Aceh Haji Rusli menyebutkan Dalam Kloter 12 ini terdapat 131 jamaah mengalami risiko tinggi Antaranya penyakit infeksi dan parasit, penyakit endokrin dan metabolik Penyakit sistem saraf, penyakit sistem pencernaan penyakit sistem pernafasan, penyakit darah, dan organ pembentuk darah. Selain itu, Rusli juga menyampaikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas haji di Arab Saudi, kondisi jamaah Aceh secara umum sehat, dan seluruhnya sudah terkonsentrasi untuk melakukan manasik di pemondokan masing-masing. Hal itu dilakukan untuk persiapan wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah dan Jamarah di Mina serta hal lainnya. Sementara terkait kondisi 2 jamaah calon Haji Kloter 5 yang mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu masih dirawat di rumah sakit Anur Makkah. Untuk JCH bernama Ismit Muhammad Sudin, kondisinya belum stabil sehingga belum dapat dilakukan operasi. Sedangkan untuk Fardinal Syah Jafar Nyada, segera dilakukan tindakan operasi dengan kondisi stabil. Dari Newsroom Tanjung Permai, sekian berita pagi, edisi hari Rabu 15 Agustus 2018. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs di www.serambifm.com dan Anda juga bisa follow Twitter di at Serambi FM. Cederalun, wassalam.